Malikum Sudarlun berita malam isi hari ini Jumat 1 September 2017 dibacakan Arjanyah Nelayan jangka minta Pm normalisasi mulut Kuala yang dangkalu. AltiG subsidi dijual di atas harga cerang tertinggi di Singkil. Kaunan gajah liar mangsa tanaman padi petani di serba Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah di rangkum Kim Newstrom Seram BFM.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 Darul nelayan di kawasan Jangka Biren mengeluhkan mulut Kuala sebagai lokasi keluar masuk bot nelayan dangkal sejak setahun terakhir. Nelayan meminta PMK melakukan normalisasi mulut Kuala yang dangkal guna memudahkan mencari ikan. Muhibudin salah seorang nelayan di Jangka mengaku mulut Kuala tersebut sudah pernah dikeruk tahun lalu, namun saat ini kembali dangkal. Selain mulut Kuala, mulut Kuala Paun juga mengalami hal yang sama. Begitu juga Kuala Sukun, Samalanga dan sejumlah lainnya di Biren sehingga sangat menyulitkan keluar masuk bot nelayan. Khusus di Jangas sejak lima tahun terakhir kondisi mulut Kuala sering berpindah-pindah akibat Pasan gelombang laut. Bahkan saat ini kondisinya semakin parah. Nelayan berharap dinas terkait segera melakukan normalisasi mulut Kuala agar para nelayan tidak kesulitan pergi maupun pulang melaut untuk mencari nafkah. Dalun LPG subsidi di Kabupaten Aceh Singkil dijual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp19.000 per tabung. Hal itu terungkap saat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Singkil bersama Polres melakukan sidak ke pangkalan LPG di Kecamatan Gunung Meriah selasa pagi. Kadis perindakop dan UKM Aceh Singkil, Malim Diwa mengatakan dari temuan tim sidak di pangkalan yang ada di kawasan Desa Rimu, LPG 3 kg dijual Rp20.000 per tabung pun jika warga membeli langsung ke pangkalan, jika diantar ke pembeli harganya lebih mahal dikarenakan ditambah ongkos kirim. Kondisi serupa juga ditemukan di pangkalan dekat SPBU Rimu saat seorang pembeli datang dijual seharga Rp20.000 per tabung. Uniknya lagi pangkalan tersebut tercatat beralamat di Laibutar, desa tetangga Rimu. Namun membuka pangkalan di desa Rimu tidak sesuai dengan alamat. Bahkan temuan lain tim sidak harga LPG di tingkat pengecer jauh lebih mahal antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung. Zarlun sekitar puluhan hektar tanaman padi milik petani di Dusun Camur Batang, Gampung Bunin, Kecamatan Serbaja di Aceh Timur, di mangsa kawanan Gajah Liar. Bukhari, salah seorang tokoh masyarakat Serbajadi, mengatakan petani kecewa karena lokasi padi yang dimangsa Oleh puluhan hekor gajah liar ini berjarak hanya 300 meter Dari kantor konservasi respon unit atau CRU di dusun dan gampung setempat Bahkan selama ada CRU sudah tiga kali kawanan gajah liar memakan tanaman padi warga Mirisnya lagi setiap kali kawanan gajah masuk ke sawah dan kebun milik petani Pihak CRU tidak mengambil tindakan apapun Sehingga CRU yang setelah dibangun tidak bermanfaat sama sekali Intro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 Yang mengatakan tersangka berinisial RL 27 tahun ditangkap di kediamannya percut setuan Deli Serdang setelah siang. Dari dalam rumah tersebut ditemukan berbagai peralatan yang digunakan untuk meracik sabu. Namun yang lebih menarik perhatian di kamar khususnya dijadikan wanita ini sebagai ruang kerja ditemukan sebotol cairan pembersih kuteks. Ketika ditanya petugas wanita itu mengaku cairan tersebut bagian dari bahan dasar pembuatan sabu. Darulun delapan personel Polres Loksmawe dan pasangan calon istrinya selasa pagi mengikuti wanjak nikah di Aula Bayangkari, Polres tempat. Salah satu sesi yang dilalui calon pengantin tersebut mengikuti baca tes Al-Quran. Salah satu sesi yang harus dilalui calon pengantin yaitu mengikuti tes baca Quran. Ketua Tim Badan Pembantu Penasehat Perkawinan dan Perceraian BP4 Polres Loksmawe, Kompol Suharmadi, mengatakan... Wanjak nikah merupakan syarat seorang anggota Polri yang hendak melangsungkan pernikahan. Hal tersebut sesuai yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia. Di sidang wanjak diberikan nasihat untuk menambah pengetahuan dan manfaat bagi pasangan calon pengantin. Garlun Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara menemukan kelas ilegal di dua SMA negeri di Medan. Polisi maupun tim Saber Pungli diminta turun tangan mengusut kasus tersebut. Dugaan kelas ilegal terungkap setelah Ombudsman melakukan monitoring terhadap dua sekolah selasa pagi. Di SMA Negeri 2 Medan ditemukan 5 kelas tambahan yang diisi 180 siswa, sementara di SMA Negeri 13 Medan ada penambahan dua kelas yang sudah terisi 72 siswa. Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, Abiyadi Siregar mengatakan pihaknya telah lebih dua minggu mendapatkan informasi adanya kelas tambahan di dua sekolah itu. Namun ia menahan diri karena pada saat itu ada pembahasan antara Kadisdik dan DPRD Sumut. Mirisnya lagi pihak sekolah membenarkan jika seluruh siswa yang menempati kelas tambahan itu masuk melalui jalur non-online. Padahal pemerintah telah memberi isyarat proses pendaftaran siswa baru ajaran 2017-2018 dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru atau PPDB online. Info Haji 2017. Sedangkan Kementerian Kesehatan Arab Saudi dalam melayani kesehatan jamaah haji mengerahkan rumah sakit berstandar internasional guna merawat jamaah haji yang mengalami gangguan kesehatan. Salah satunya adalah rumah sakit King Abdullah Merika Siti Mekah. Rumah sakit berstandar internasional yang khusus menangani penyakit jantung tersebut memberikan semua fasilitas yang ada agar bisa digunakan jamaah termasuk dari Indonesia.